パケットカウドループラトランニングとディバタンティングがカウドルーパケットマティーラジャーテクニシートトーンティープラトラントマトントーン Tapi sekarang itu n gak g bisa k e n a p a Kalau ngikutin seperti itu Ekspedisi itu cuma mobilnya pol diesel Bayangin aja Tidak efisien sama sekali Yang gawatnya Pertumbuhan kendaraannya besar-besar Jalannya, infrastrukturnya tidak dibikin、hmm. Nah, jadi disini di sini repotnya nih Mungkin pemerintahnya mesti mikir Kalau pengusaha itu dia maunya efisien kok Semakin banyak, semakin b e r a t y a Bisa efisien Tapi kalau fasilitasnya dia tidak buat Ya hancurlah jalan itu Jadi j di e m a t a n Timbang itu menurut saya itu sebenarnya cuma syarat aja Teman sebenarnya itu memang gak ada gunanya Jadi makanya gak heran tuh jalan rusak Mereka disogok Silahkan sebenarnya、uh, Yang harus diubah r itu ada apa i n f r a strukturnya Jadi kalau udah tau h sekarang kalau truk-truk gede-gede itu Semuanya kapasitasnya hampir 20 ton atau 25 ton ya, infrastruktur Yang bikin n a i n f r a s t r u k t u r y a n g bagus パイパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパ memikirkan itu terus diterapkan ke menteri-menterinya terima kasih terima kasih Pak Hari Pak Andi ya s i l a k a n Pak、eh, terima kasih t e m b a t a n timbang itu gunanya hanya untuk p u n g l i p u n g l u n i aja bu saya pikir jadi n、eh, gak g mungkin efisien kalau bisa itu d i p e r t e m b a n k a n karena saya sudah harus ketemu a m e n tanya l terima kasih terima kasih Pak Andi selamat sore silahkan Pak Andi i Ya, kalau jembatan timbang Anda mau tanya pun t e r n y a p a tanya ke itu deh, orang-orang DLAJR e orang -orang itu. Cuman yang mau tanya komen nih ya, yang namanya t r k itu harusnya nggak boleh masuk. Kota itu dalam jam-jam tertentu itu. Itu biang utama daripada kemasan. c Nah, persupaya DLAJR ini sendiri, masih banyak yang main. Makanya jembatan timbang itu juga nggak ada gunanya. Kita harus satu contoh ya, di, di jalan kali besar itu di d a e r a h kota. Itu seke. Halo. terputus p a n t a nih? a k ada? iya y a y a silahkan saja.、Uh, saya uh, cuma apa ya mengomentari apa apa ya m a s a l a jembatan c i k o n g itu emang bener sih、uh, kurang apa ya、uh, kurang pasti. soalnya ya tadi kalau yang muatannya pas-pasan juga harus masuk tapi tetap masih bisa、uh, harus パパパ。 どうしたの い崎さんは山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と山と diatur berapa ton terus sekarang kan u d a h m a n modern muatan barang itu bisa 40 ton, 50 ton, jembatan timbang mau 10 ton, 5 ton, 8 ton mana bisa terus s e r u h barang-barang itu yang pakai trailer itu 40 ton t e t a p aja lolos, mendingan dihapus a j a tapi jalannya diperkuat ya kan s e b e f o r juga jalan sekarang ini kan kuat-kuat pakai beton beton beton gitu, untuk apalagi jembatan timbang buat biara orang-orang yang buat merus-merusin aja. 私はありがとうござい e す。 ジャンプスラマサギスラマサギスラタン。 Jadi gini aja, kalau tidak berfungsi, udah gak usah dipakai pemerintah menyiapkan infrastruktur yang benar-benar kuat. Jadi kalau masalahnya jalannya itu yang gak kuat, infrastruktur n y a dikuatin Gak bikin celah macem-macem untuk ajang pungli lah segala macam begini. Itu aja, makasih. Terima, Terima kasih Pak j a c k i Pak Leo, selamat pagi. s e l a g i b u m e l a n kalau misalnya kelihatannya sih memang kalau lolos begitu sih nggak ada fungsi ya. Itu seperti BI aja suka intervensi, padahal dolar juga tetap naik. IHSG ini hari juga akan turun gitu loh. o k r a n g n y a dibebani BBM yang mahal, akan s a n a BBM,、eh, apa BBM jebol? Itu kan j a n a n a n a BI intervensi, jadinya jebol. Kita kan di, di BBM kan bayar, bukan nggak bayar kok bisa jebol, lucu kan? Terima kasih. s e lagi Pak William. 山いさん。 itu kan menimbulkan m e n t a l korup itu, jadi nggak ada gunanya itu masuk ke kantong angkang, oknum、ok, apa itu bu, nggak ya jembatan tiang m b seperti perda-perda itu retribusi-retribusi itu, itu kan nggak jelas itu masuknya kemana itu, ya inilah kalau mau memberantas korupsi itu mulai dari yang begini-begini ini bu, ya posasi ada dah bu nggak ada perlunya, terima kasih. Terima kasih Pak t o b i Pak William selamat pagi. Saya rasa dembatan timbangnya tidak salah ya Bu ya? Ya, ya. ya, yang salah memang kalau kita mau bakar tikus ya jangan sampai bakar gudangnya gitu. Di sini semua sistem undang-undang semua bagus ya di negara kita ya. Semua memang maknublak e sana ini yang sulit ini ya, Bu. Itu aja. Terima kasih Pak William enam tiga tiga sembilan satu enam puluh. Silahkan Metrobises. Pak Seno selamat pagi. Selamat pagi Bu. 私は大学の 4,、ENTE、スロープリーのマタンスポッ a の大 a パンパスカンナ、ノーファンパンダ、フォー、スピンヤツ、チップンラー、タラロー、ディト、アワモアタラロー、セキュリティ t ワンロックンバインイ、アンダモアタライン、ちー、アウトベットカリファ、エンダー、リテラノビテクル、レジェンド、マハー。 私たちはパディのパディのパディ Yes、コメントです。 Tapi d a m p a k n y a itu tidak kita bayar dah keluar selesai begitu aja. Itu, jadi、hmm. cara saya、uh, lebih baik diteruskan, tapi e t d i r o m b a untuk jajaran pengelolanya caranya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Pagi Pak Herman. Ya, selamat pagi. Komentar Anda Pak? Ya, kalau dari saya nggak usah bikin jembatan timbang. Bikin mekanisme jembatan timbang itu taruh di jalan bayarnya aja, diberi batas. Uh, tonasenya Jadi kalau ada kendaraan yang batas nasa berlebih Otomatis kan alat itu a n j l o k Dan kendaraan itu tersangkut disitu Jadi seperti jebakan tikus Kalau dia udah nyangkut disitu Ya tinggal rame-rame dikepung aja Jadi kalau ada warga di sekitarnya Ya tentu nanti bisa kelebihan tonase Bisa diambil Supaya truknya bisa jalan lagi Kalau enggak, enggak bisa jalan dia ya, Terima kasih Pak Herman Pak Wijaya, selamat pagi やったら、ありがとう。今日は、ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありれとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。 Ya jembatan timbang t u h sebenarnya baik、ya. Cuma operatornya aja yang gak benar Dimana-mana pun ada jembatan timbang Cuma yang si manusianya ini Kalau manusianya bejahat Ya jembatan timbang apapun tidak ada gunanya Terima kasih Baik terima kasih Pak Gilbert Selamat siang Bapak Fred Selamat siang Selamat siang Sini Bapak 私はこのサウンドのコーランバーグスパフェットを持ってきました。私はこのサウンドの e ーランバーグスパフェットを持ってきました。私はこのサウンドのパフェットを持ってきました。私はこのサウンドのパフェットを持ってきました。私はこのサウンドのパフェットを持ってきました。 n a i k n y a lari-lari bawa ampok gitu aja Tidak t i m b a n g Bu Saya sering mengi, mem memesan dari、uh, Bandung itu kapur ya Mo Mobilnya trom ton e 6 ton Tapi sing-sing di sini belas 12-12 tahun bilang, Mengapa? Wah dia bilang k a l a u itu rugi Dia bilang rugi Tapi jangan demikian jalan-jalan kita k a n rusak tuh、hmm. Jadi g n kan ada fungsi Kecuali kalau dikembalikan di di ke asalnya lagi パフェパベリー、サマシアン。サマシアン、ア a リカンバー、イト t スダー、サジャマでウ、ガラスサンタウン、サジャマトンジャタン、ランダドウ。イトウ、ドミガダ、カパティタスラでパレキジャラン、デュウエテンバタン、サジャマン。 トラックスキャンプヤンワータンドサーマン、ソクサナドディキンバン、a ディアメマンマルディイイイトギデンダーソのィングアボレルスマリ、リワダリイのジャンバタンティンバン、マカンブラヘランコメマキタレスカンブギニアイトギタリアイトジャンバタン、ローファー、ジャランジュガイジャパラアパニャジュガオファータリトジャンバタンティンバン、トバクスグナニア、タティカミトマリフンシャンバレスカンニー。